Mitra bisnis, ribuan kilometer jalan di seluruh Indonesia dalam kondisi rusak berat. Bahkan banyak yang kondisinya sangat parah Sehingga tidak bisa lagi dilalui dengan aman Kondisi ini jelas sangat mempengaruhi Roda perekonomian dan bahkan juga Memperburuk daya saing produk lokal Persoalan keterbatasan anggaran pemerintah Sering menjadi salah satu alasan Lambannya upaya perbaikan, tapi ada yang menyebut Masalah mental adalah yang utama Sebagai contoh, truk-truk yang muatannya Berlebihan masih bisa lalu-lalang Dengan bebas di jalanan, sehingga Jalan pun selalu cepat rusak Belum lagi soal kualitas perbaikan yang juga Menjadi pertanyaan, nah untuk membahas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 Masalah uh, mental itu berlaku untuk semuanya gitu loh, bukan hanya konstruksi uh, jalanan, infrastruktur dan lain-lain. Ini adalah masalah yang uh, pemerintah adaptin untuk misalnya bagaimana menaikkan efisiensi, ya kan? Jadi dari duit sekian jadi apa gitu loh? Jangan bocornya terlalu banyak. Pemerintah harus segera membenahi ini ya supaya daya saing kita tidak makin merosot. Itu saya setuju berat, karena saya pikir ya.